Selamat siang, Mbak Rona. Siang. Komentar Anda, Pak?、Uh, setuju dengan statement tersebut dan sebaiknya memang pemerintahan Pak SBY harus segera mendengarkan dan melaksanakannya. Meskipun kita tahu bersama hingga 2014 beliau akan、uh, diganti atau akan berterus, tapi yang penting lakukanlah sekarang yang bisa beliau lakukan kebangsaan dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dibia. s a m a t siang. Ya, selamat siang, Bu. Komentarnya, Komentarnya begini. SPGL はイ i テグショップに行きたいと思います。今インテグショップに行きたいと思います。今日はインテグショップに行きたいと思います。今日はインテグショップに行きたいと思います。 Uangnya tidak dikorupsi, uangnya dikorupsi semua Akibatnya pembangunan perumahan sangat subur sekali Infrastruktur jalan, jembatan, sama perjalanan air dan bangunan-bangunan lainnya sangat tertinggal Oleh karena itu, maka pemerintah sekarang m e n g a m b i k e bijakan bahwa infrastruktur tidak dibangun pemerintah lagi Tapi disetujui oleh orang-orang pemerintah bahwa bangunannya mesti begini, operasinya mesti begini Maju, k a s i n y a mesti begini dan sebagainya. Terima kasih, terima kasih. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang, komentarnya Pak. Ya, intinya orang China itu kalau saya pelajari, itu mereka lebih cinta tanah air. Sebagai contoh, saya banyak partner yang dari China, buka kantor di sini. Mereka untuk makan, nah itu sampai masih masak sendiri gitu loh, suruh saya membantu di training, lalu masak makan sendiri gitu. Lalu juga misalnya barang-barang、uh, atau mau ke dokter. Mereka tetap pilih. Mereka pilih pulang ke sana untuk berobat dibanding berobat di sini. Nah, ini yang berbeda sama orang Indonesia. Orang Indonesia tidak pernah bangga sama negara yang sendiri. Bangga, dia pentingin tuh kantongnya sendiri, pentingin partai sendiri. Nggak akan maju selama selama pemikiran seperti ini. Belum berubah, nggak akan maju negara. Yang penting bagi mereka, kan gimana partai bisa, bisa besar, bisa dapat duit, bisa, bisa maju. Itu nggak bisa cara begitu. Yang penting negara maju memang, itu yang paling penting. Di Indonesia belum ada, mungkin Pak FD bisa begitu, tapi ya bawa-bawanya mungkin enggak, m a k s i h Terima kasih. Pak Leo, selamat siang, silahkan komentar Anda. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak Leo tidak bisa t i r u Peng Xiaoping, peng Xiaoping juga bisa... tidak bisa tiru Pak Leo ya masing-masing punya karisma sendiri-sendiri dan kita mindset yang penting harus di u b a h mindset dan kita harus memajukan negara dan banyak korupsi itu yang membuat negara tidak bisa maju terima kasih baik terima kasih Bapak Suadin selamat siang ya silakan Pak ya k a k a u memang dengan visi itu rencana atau planning itu jangka ke depan kalau seperti Pak Harto memang dia ada punya prioritas satu dua tiga kalau sekarang gimana nih Pak SBY sekarang Kita nggak tahu kemana jadinya, itu bola dirempar kemana s e h i n g g a orang nggak tahu dia harus mengambil b u l a n y a itu. Itu yang kita lihat sekarang ini, amburah dulu, kan? Terima、oh. kasih. Terima kasih. Bapak Niko, selamat siang. Iya, saya pikir statement itu dari SD, t e n t o a n y a dari profesor ya. Ya, <laughs> ya udahlah itu, s u d a capek lah. Baik, terima kasih, Pak Niko. Halo, Bu Lina, silakan. y a makasih, Mas.、Ya. Kalau p e r s a y a mana ada, Mas, pemerintah m a u b e r k o r b a n sekarang? Kalau kita mau bilang membawa korban untuk masa depan, apalagi banyakkan tuh dimana cari posisi aman, gimana dia bisa aman melintas lima tahun kandang, t a gimana tahun depan dia masih bisa bertahan, bagaimana bisa korupsi itu aja,、ah, men? Iya, terima kasih Bulina. Pak Jus, j silakan. Ya, s a y i kasus itu ceranya pertama. Kalau begini ya,、sih. memang、uh, jadi pakai pemerintah t u kayaknya buat sengit aman aja gitu, a k mau bergerak bangun atau ada proyek dari. Jadi... パターンのパターンのパターンのパターンのパタ a ンのパターンのパ o ーンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパタのパターンのパターンのパターーンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパ a ーンのパターンのパターンのパターンのパタ Selamat siang Pak Siang seragam m a k Ya saya rasa kalau untuk SBY kan b e n a r b e n a nothing to us ya Terakhir ya Tapi kalau untuk Anaknya atau keluarganya ya kita tidak tahu seharusnya Dia harus berani t a n k y a l i n ya Karena kalau di,、uh, dilihat ini infrastruktur, infrastrukturnya China ini dari tahun 79 berarti 30-an tahun ya baru kelihatan ya Harusnya diberani a untuk rakyat gitu Ya, jadi, jangan ada memikirkan untuk keluarganya. Dia itu terlalu besar ya, sebagai manusia pasti adalah. Tapi ini harus di nomor satu, kan? Rakyat Indonesia ya, gitu ya. Jadi, saya rasa sih, kalau untuk SBY,、uh, untuk berbuat s e p e r t i t e n s i a l bin, kita tidak usah mengharapkan 100% lah, meniru tensiabin 50% saja lah, gitu. Makasih, y a Pak Haris lah kan. Ramad, siang s i l a k a n Pak kalau mengharapkan ya dari pemerintah kita yang seperti itu tuh, udah, itu、uh, 10, 20, 30 tahun lagi mendatang mungkin baru bisa ya kalau zaman Pak h a r t o dulu kan ada repelita ada pelita, ada segitu, ya, jangka pembangunan jangka panjang kalau sekarang itu n gak g mungkin seperti itu karena orang memikirkan kan cuma buat periode Kalau kita lihat seperti Thailand, Malaysia, Jepang, bukan negara-negara Asia ini yang demokrasinya kayak Indonesia, kayak Filipina gitu, pasti nggak akan bisa maju. Karena kita ini secara ini memang belum dewasa. Jadi yang diperubah berarti sistem kenegaranya a n mungkin jadi semacam kerajaan atau apa baru bisa. Atau otoritas s e k a r a n a n zaman Pak Atto baru bisa jangka panjang. Kalau sekarang pasti orang menyelamatkan diri sendiri. j a n g a n j a n g a pendek gitu ya. Paling panjang adalah jangka 10 tahun karena dia b e r k u a s a cuma dua kali gitu. Tuh berharap seperti Cina itu mungkin 30 atau 40 tahun mendatang baru terlaksana yang sekarang adalah jangka、uh, pendek semua untuk pemimpinnya. t i a kasih. Ya Pak Amir s i lagi. Iya Mas, mungkin kita tidak usah terlalu banyak berharap lah membandingkan dengan Deng Xiaoping. Kita perlu sebenarnya pimpinan yang tegas. パーリスラガン Pak Freddy, silakan. y a kalau menurut saya sih di sini terlalu banyak wacana. Itu satu, kedua banyak orang munafik. di negara lain itu bisa maju karena tegah, tegahnya apa? Lihat seperti dia, Anwar mereka n a k peduli mereka s i k Sekarang masalahnya bukan kita sadis, tapi kita itu udah nggak bisa. Kita punya ini sekarang udah s e w e n a n a n g i t u loh. Gak ada rasa hormat lagi sama negara, cinta tanah air sih b o r o b o r o agak ada sama sekali. c i n a itu sampai bisa berkembang karena apa? Mereka komitmen memajui negara. Orang-orang yang di luar negeri aja tuh masih tetap aja mereka b a n g g a dengan negaranya We are Chinese gitu loh Maksudnya k e l a r g a negara t i o n g k o k yang asli Kalau disini tuh agak parah, agak parah sekali, makasih i Ya terima kasih Pak Freddy dan satu penelpon terakhir dari Pak Robert s i l a k a n Selamat siang Pak Iya selamat siang s i l a k a n Pak Jadi kalau untuk belajar dari, dari China itu memang harus d i t o n t o n Karena begini パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、0ンタラ、パン h ラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パン i ラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パンタラ、パン Mereka dibeli rumah, dikasih rumah gratis. Itu pemerintah China kayak begitu. Nah sekarang SBY ini sebagai kepala negara mau gak contoh begitu? Kalau mau bisa. Terima kasih. Bagus, selamat sore. Ya, saya kira a、uh, Pak apa a a n n m y Pak siapa tadi Tony ya? Tony ya. Itu komentarnya benar, tetapi satu bahwa beliau lupa kita harus mendukung presiden kita untuk...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 Karena pemerintah kita sistemnya terlalu demokratis. Sedikit demo sudah terhambat. Kemudian anggota DPR kita tidak mendukung. Mereka hanya mau mendukung kalau itu bisa menguntungkan mereka. Tapi kalau tidak populer, seharusnya DPR kita mendukung pemerintah untuk bergerak. Supaya hambatkan-hambatkan t e m b e b a s a n tanah. Untuk, contohnya untuk jalan tol itu bisa segera. Sekarang coba, kalau ada yang demo DPR mana mau karena tidak populer. Nah itu yang harus diingatkan juga.、E, jangan hanya lihat meniru visinya, tetapi juga meniru actionnya. Nah DPR harus dukung. Ya,、okay. itu kalau tidak, lihat saja jor kita. j a d i singkatannya jor kan jadi jalan orang rampung-rampung gitu. <laughs> Cuma tujuh kilo, udah berapa tahun itu, hanya masalah pembebasan tanah. Yes. Ya Kalau Pak Harto dulu cepat tujuh kilo itu sebulan selesai pembebasan tanah、yes. Karena apa? Karena beliau ber, berkuasa dengan、uh, tindakan yang disupport oleh anggota DPR-nya、eh, Sekarang kan enggak, Presiden bikin kesalahan sedikit yang tidak populer bukannya disupport malah disudutkan Nah itu yang enggak benar,、okay. DPR kita harus dukung pemerintah kita Jangan sedikit-sedikit dicari jeleknya melulu sampai Orang musibah merapi pun dicari jeleknya. Baik, p a k a g u s Terima kasih, Pak Dian. Selamat sore. Selamat sore. Sedangkan, Pak Dian. i Ya, kalau menurut saya sih, kita sudah terlalu dekat sama Amerika. Dan kita selalu dekat sama Amerika. Makanya Pak S.B. itu nggak bisa itu. Padahal kalau kayak Cina zaman dulu ya, waktu tahun 90-an itu kan mereka diem aja tuh adem-ayem. Mereka juga nggak peduli sama yang namanya HAM atau apa. Apa yang mau mereka bikin, mereka lakukan. Dan pada saat ini Begitu mereka bangkit Orang semua kaget Ternyata cadangan d e c i s i y a Udah luar biasa tinggi Jadi mereka gak banyak b e r k u a r k u a r Gak baru bisa pertumbuhan 6% persen aja Wah、oh, udah diumumin ke seluruh dunia Jadi gak Mereka memang benar-benar bekerja Mereka punya cita-cita Bahwa China itu harus maju Salah satunya mereka gak peduli Sama yang namanya HAM Tapi mereka bisa maju gitu loh Juga gak ngurusin yang perintilan-perintilan Agama lah Apalah itu gak diurusin semua Yang penting mereka curi teknologi Bikin barang bisa maju r a k y a t n y a memang waktu zaman itu sulit ya sampai kakek saya juga kesini. Tapi sekarang zaman d u l u Indonesia jauh lebih p a o p u s e r dari China. Sekarang terbalik banget gitu loh. Oke, a n g tiga tiga sembilan satu enam puluh masih dibuka untuk anda yang ingin berpartisipasi, Pak Andrean selamat sore. Selamat sore. s i l a n k a n Pak Andrean. s pikir mestinya pembebasan jalan itu antara China dengan kita tuh beda. Karena di China tuh tanah tuh semuanya dimiliki oleh negara. 私たちは、この時点で、私た a は、私たちの名前を知っているのは、私たちの名 a n 知っているのは、私 i ちの名前 a 知っているのは、私たちの名前を知っているのは、私たちの名前を知っているのは、私たちの名前を知っている。 Akhirnya, ya, demo sana, demo sini, pemerintah masih tegas. Itu langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan job sehingga yang masih tidak、e, membandel, yang masih membandel, ya, itu baru d i s e s u a i hukum di berantas saja, langsung dibebasin dengan paksa. Jangan sampai、e, terimanya tidak terima. Tapi tanahnya di, disobot aja sama bandit-bandit yang、eh, kontraktor-kontraktornya akhirnya Ya terjadilah d i m a sana d i mau sini gak beres-beres y、yeah. e a t i n y a minyak sana lah sedikit Oke、okay.